Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Indonesia desa dimana pun Anda berada, Ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan A. Beraksi. Ya kok lemes. Mama dan A. Beraksi. Nah gitu. Apa kabar Ibu-ibu? Baik. Sehat Ibu? Berhati. Alhamdulillah. Udah pada mandi belum? Udah pada makan belum? Ya. Iya. Ibu pasti sering lah. Sering dengar dari mulai kecil sampai sekarang kisah-kisah tentang uh, Rasulullah SAW ya Bu ya. Macam-macam kisah-kisahnya. Salah satunya juga ada uh, kisahnya tentang uh, keharmonisannya dalam berumah tangga bersama para istrinya. Dan uh, pagi hari ini kita akan uh, mencoba membahas tema yang penting sekali ini. Buat uh, kita yang sedang berumah tangga. Berumah tangga seperti Rasulullah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikrihi tatmain al-kulub wa bifadlihi tukbar dhunub Ashadu an la ilahidullahu al-khalikul ma'bud. Wa ashadu anna muhammad rasulullah sariful ma'ud. Wa salawatullahi ala salamuhu ala sayyidina muhammadin. Wa alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'ripatihi wa man tabi'ahum ila yawmiddin. Rumah tangga seperti Rasulullah SAW. Suka orang bilang. Kalau pengen punya istri kayak Siti Hadijah, jadilah Anda sebagaimana Nabi Muhammad. Pernah dengar kayak begitu? Artinya, jangan curang jadi suami. ...pengen... ...punya istri... ...sesolehah Siti Harijah. kelakuannya enggak benar Enggak seimbang kan? Jadi benar orang ini bilang... ...kalau kalian pengen punya istri... ...sebaik Siti Harijah... ...yelah Anda seperti Muhammad. Tuh. Kenapa? Tidak sedikit... ...dalam tanda kutip... ...di masyarakat kita... ...nonton di TV, dengar di radio... ...baca di Koran. Tabarokallah... Ada seorang istri digebugin sama suaminya gara-gara terlambat menyiapkan makan. Ada seorang istri ditendang oleh suaminya gara-gara kopinya kemanisan. Ada yang gara-gara masakannya keasinan. Ada yang suami marah-marah ngomel, gak habis-habis gara-gara dipanggil istrinya gak sempat datang. Padahal lagi nyusuin anaknya. Jadi bukan kesalahan dia sebetulnya kenapa suaminya temperamental. Apa yang saya bicarakan barusan itu adalah yang salah. Kenapa Rasulullah Srasalam mengajarkan kepada kita, yang namanya Nabi Muhammad itu kan seorang manusia. Kul in nama Allahyarum Yuha yuhailayya an nama ilahu wahid. Pamankana kana yarajuli ko arabbihi pal yakmal amalan solihan, walayusriki badati robbihi ahada Surat Al Kafiyah ayat 110. Katakanlah Muhammad. Aku ini manusia sama dengan kalian. Cuma bedanya diwahyukan kepadaku. Bahwa Allah itu Maha Esa. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah kelak di akhir Beramal dengan amal soleh. Dan jangan mencerigatkan Allah dengan sesuatu apapun. Tuh. Seperti itu. Jadi. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya Nabi Muhammad seorang manusia. Karena mengajarkan kepada kita sebagai manusia bagaimana hidup. Bagaimana beribadah. Bagaimana bergaul. Bagaimana berumah tangga. Jadi kalau manusia yang jadi Rasul kita sebagai uh, umatnya pun akan mencontoh bagaimana kehidupan beliau. Yang kita bahas hari ini yaitu bagaimana beliau berumah tangga. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia penuh dengan kelemah lembutan. Anda lihat dalam sejarah. Ketika kaum Habasa lagi bermain di samping masjid. Rasul bilang sama Siti Aisyah, "Ya Khumairah, maukah engkau melihat mereka lagi bermain?" Siti Aisyah mengatakan, "Mau ya Rasulullah." Rasulullah segera berdiri Di depan pintu Siti Aisyah kemudian menyandarkan dagunya di pundak beliau. Lalu pipi Siti Aisyah ditempel dengan pipi Rasulullah. Setelah agak lama nonton yang main, Rasul nanya. Udah selesai, ya Humairah? Belum. Jangan tergesa-gesa ya Rasulullah. Terus ditanya lagi sampai tiga kali. Selesai ya Humairah? Belum. Siti Aisyah mengatakan Sebetulnya bukan saya Pengen banget lihat orang bermain tadi Tapi saya pengen menunjukkan Kepada orang lain betapa Mesra Rasulullah dengan diri saya Bayangkan Seorang suami Dia berdiri di pintu Dibungkukan tubuhnya Agar dagu istrinya Bisa disimpan di pundak Seorang suami kemudian Pipinya ditempelkan dengan mesra Dengan pipi suaminya tuh Pernahkah Anda bermesra dengan suami, melihat orang lewat, pipi Anda nempel dengan pipi suami? Enggak. Itu contoh konkret dari Rasulullah s.a.w. agar selalu lembut dan penuh dengan kemesraan. Kemudian apalagi pengakuan di depan umum. Contoh, ketika malam hari Rasulullah SAW sedang beriktikab dengan para sahabat, Rupanya Sapia binti Huayi ada kebetuhan kepada suaminya Sapia ini. Dia pergi ke masjid masuk. Dipanggil Rasulullah berbincang-bincang dengan perluan mereka. Rasul antarkan Sapia ini sampai ke gerbang pintu rumahnya. Ada orang ansor lewat dua orang mengok. Rasul bilang kalian perhatikan ini adalah Sapia binti is istriku. Artinya seorang suami bangga mengakui, ini loh istri saya. Ada kan kadang-kadang suami, dia bukan istri saya. Dia teman saya. Kira-kira ibu kalau suami memperlakukan istrinya, ibu di depan umum tidak diakui enak apa enggak? Enak. Makanya para suami harusnya mencontoh bagaimana Rasulullah SAW mengakui istrinya di depan umum. Dia istri saya loh. Ya Allah ibu, <laughs> kencang amat ibu nguap Kemudian apa lagi yang namanya seorang suami itu bersandar, bermesra dengan istrinya. Contoh, Maemunah mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau datang kepada salah satu istrinya dan mereka sedang menstruasi, tidak Rasul diamkan, Rasul bermesra dengan mereka diantaranya. Beliau ambil wudhu, kemudian bersandar kepada istrinya sambil membaca Al-Quran. Betapa meseraknya seorang suami bersandar kepada istrinya dengan penuh kasih sayang sambil membaca Al-Quran. Pernahkah suami Anda melakukan ini? Enggak. Apalagi... Rasulullah selalu membantu istrinya dalam urusan rumah Anda liet, in het boek Anam, dat is Oleh door Al Barjanji Janji, Muhammad Rasulullah, die jeetje zijn eigen putus. die is uitgeknipt, die putus. zijn schoenen die zijn putus. Hij maakte zijn eigen melk van de melk van Kancing bajunya copot nggak ribut dilemparin ke bininya kancingnya sendiri dipasang abdul udah begitu belum. dia gak senyum senyum begitu del mikir udah belum, belum. kan yang Nabi Rasul pakai sepatu tali kalau putus jahit sendiri pengen minum susu merah sendiri kambingnya lihat isinya repot dibantuin tuh del begitu jadi suami yang baik mat jangan yang ir doang del Kalau itu bantuin, kalau repot saya bantuin. Bantuin awan. Bantuin, beresin. <laughs> beresin makanan yang udah matang. Apalagi yang Rasul lakukan, bermusyawarah dengan istri. Kalau ada permasalahan dalam keluarga, jangan so egois, saya suami, saya kepala keluarga, saya yang memutuskan, tidak. Rasulullah, Anda lihat dalam sejarah, ketika, Ada perjanjian Hudaibiyah. Para sahabat tidak mau tuh motong kambing. Rasul masuk ke tendanya Umus Salamah. Umus Salamah bagaimana tuh. Di luar orang tidak mau pada motong kambing. Umus Salamah dengan tegas mengatakan. Ya Rasulullah keluar dari kemah ini. Potong kambing bercukur anda. Karena pada saat itu mau pergi ke Mekah. Untuk melaksanakan umroh ternyata. ...dicegat oleh orang-orang Mesrikin Kures. Maka dengan tegas Umus Salamah mengatakan... ...potong rambutmu lalu potong kambingnya. Ketika mereka para sahabat melihat Rasulullah... ...memotong rambut beliau untuk tahlul... ...lalu motong kambing sebagai dendanya kifarat... ...sahabat yang lain mengikuti. Artinya suami jangan sok saya kepala keluarga... ...saya mengambil keputusan berunding dengan istri Anda... Apapun yang terjadi, istri adalah manusia biasa yang banyak pemikiran-pemikiran mereka yang baik. Anda lihat bagaimana Siti Hadidjah ketika Rasulullah SAW habis dari Guayro, dapat wahyu dari Allah. Bismi bismirobbikal ladhi kholak, kholakal insana min aglaq, ikro' warubbukal akram, alladhi allama bilqalam, allamal insana malam yaklam. Anda lihat, Rasul gemetaran. Die peluk sama Jibril dalam bentuk yang sesungguhnya. Dia ketakutan, dia lari pontang panting kepada istrinya. Selimuti aku, aku ketakutan ditemui oleh orang tinggi besar seperti ini. Siti Harijah dengan tenangnya mengatakan. Tenang wahai suamiku, engkau dalam pelukanku. Tenang wahai suamiku, engkau dalam dekapanpun. Tenang wahai suamiku, engkau aku selimuti. Tidak akan ada orang yang mencelakaimu. mu. Engkau selalu bersilaturahim. Membantu orang miskin. Menolong orang tidak tanangwe Tenang, wahai suamiku. Allah bersama denganmu. Tuh, jadi isteri begitu. Ibu pernah sama suami begitu? Enggak. Contohlah, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Masih banyak lagi sejarah-sejarah yang lain. Yang luar biasa. Bagaimana kehidupan beliau berumah tangga, het contoh yang patut la teladani. ben hier niet in het geval van een Allah sedikit demi sedikit, mudah in kita geval beliau benar-benar sebagai seorang Muslim yang baik, yang dicontohkan oleh Rasul agar ik dalam kehidupan kita sehari-hari. Yeah.